Hamzah, ya Rabb alamin, hamil kaisar, muktiyabul barakatih. Kami yakin Tuhan, dan Yang Rabbah. Wa ashiru Allahu min Allah wa hidahuna al-shariqala. Wa ashiru an Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Nabiyyina wasaidina Muhammadi wa alaihi wasallam tabi'ahum bi'sanihi mintin. Allahumma nafahna bima alam tana wa alinna ma'yan fauna wasaidina aylanah. Baik, ikhwan fitrin, wa khatibilah. Para jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan berbahaya oleh Allah SWT Kali ini kita kembali melanjutkan sesuatu kedua Tentang masalah kesetiaan pada non-muslim Yang kita kaji kali ini Melanjutkan bentuk wala Atau kesetiaan pada non-muslim Bentuk wala Atau kesetiaan pada non-muslim Jadi yang kita bahas adalah warna yang membuat seseorang itu kafir. Dan di antara bentuk yang lainnya misalnya lagi ada yang punya keyakinan kalau mengunjungi tempat ibadah orang lain dianggap sebagai bentuk takarrub, bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dia kunjungi gereja dan dia menganggap ibadahnya itu sama seperti ibadah yang ada di masjid. Ya, ibadahnya itu sama seperti ibadah yang ada di di masjid. Termasuk juga di sini <tuh> perlu dipahami candi-candi yang ada di beberapa daerah di Jawa misalnya. Contoh candi apa? Itu Borobudur. Itu tempat ibadah orang apa? Buddha. Candi Prambanan? Hindu. Kalau orang dari Jayapura mau pergi ke Jogja sana atau ke Magelang atau ke Solo misalnya, biasanya lewat situ kan? Iya. Iya, lewat situ ngapain? hah? yang ya, jalan aja. itu artinya, nah itu yang benar tidak boleh dikunjungi. walaupun keyakinannya belum sampai taraf ini. namun keyakinannya kalau sampai dikunjungi itu berobat bersembah enggak. doa di sana lebih aktif. atau ada keutamaan sama seperti di di masjid, kafir. ya ini pemahaman yang sama seperti yang saya sebutkan yang ada di sini. Ini wala yang tidak Kalau menganggapnya sebagai bentuk ibadah pada Allah ketika mengunjungi tempat-tempat tersebut. Contoh lagi yang wala yang termasuk kafir lagi adalah menganggap ya lama 50 ya mendakwahkan penyatuan dan penyatuan agama atau pendekatan antar agama. Padahal tadi kita sudah bahas prinsip ini Agama satu-satunya yang diterima adalah agama Islam Maka tidak boleh diyakini ada agama selain Islam juga sama dengan kita Tidak boleh diyakini demikian Nah sekarang kita lihat bentuk wala yang haramnya tidak membuat kafir Ini dihukumi haram Tidak boleh ada Namun ini tidak membuat kafir Beberapa contoh disini yang kita sebutkan Contoh yang pertama Menjadikan teman dekat Itu adalah non muslim Karena ingat Kenapa kita teman dekat kok saja tidak boleh Karena ingat orang Arab itu mengatakan As-Sahibu Sahibu Yang namanya sahabat Sifatnya itu menarik As-Sahibu Sahibu Lihat di alaman 52 Kata pepatah Arab yang namanya teman itu sifatnya apa? Menarik. Kita awalnya tidak minum, tidak minum minuman keras, karena sama-sama profesinya sama-sama-sama supir duduk bareng dia terus di dekat-dekat dia terus yang biasa minum. Lama-lama juga nanti akan ikut, ikut minum sama. Jadi sifatnya selalu menarik. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ila mayy khalil. Seseorang itu tergantung pada teman dekatnya. Maka lihatlah nilai mah seseorang dari teman dekatnya tersebut. Hadis ini menunjukkan teman dekat itu akan saling mempengaruhi. Kemudian pemahaman dari hadis ini juga menunjukkan bahwasanya kita kalau mau nilai seseorang itu dari orang lain, jangan dari dia sendiri. Makanya diantara penipuan dalam pacaran, ya penipuan dalam pacaran, orang yang punya pacar, ya coba kalau lihat perempuannya, dia selalu berusaha untuk tampil baik dihadapan kekasihnya. Iya kan? Cerita Perlistinewa, kalau di SMS jawab baik-baik, coba kalau nikah coba. Ya coba kalau pas nikah ketahuan enggak semuanya terbongkar enggak semuanya tingkah laku yang jelek yang malas berjanj, yang malas berpenampilan baik, yang kerjaan di rumah cuma tidur saja ngorok saja ketahuan atau tidak ketahuan. Maka kalau mau tahu seseorang mau kenal seseorang itu dari orang dekatnya jangan tanya dia langsung ya karena dia bisa menipu bisa membuat dirinya itu jadi lebih baik membuat tampilannya lebih menawan, ya. Ini yang ada pada pacaran tersebut. Maka biarlah seorang itu dari teman dekatnya. Makanya, ya kalau ada yang ingin menikah, kemudian ingin tahu calon pasangannya, maka tanya ke orang-orang dekat dia. Eh dia bagaimana itu? Mulutnya gimana? Biasanya suka ngobrol atau tidak? Siapa yang tahu? Kalau dia sendiri tanya ke dia, dia gak akan beritahu. Pasti oh, ini orangnya baik. Saya ini rajin salat. Ya itu saja dia ngomong pas itu. Coba kalau dulu. Beruntus seperti itu. Maka lihat dari orang dekatnya, lihat dari kerabatnya, tanya tentang dia, lihat dari orang-orang yang lainnya lagi tanya tentang dia, teman-teman dekatnya. Akan tahu bagaimana tingkah lakunya ini. Kemudian yang kedua, dia lama 57 menetap dan menjadi warga di negeri kafir. Ini tidak boleh. Kecuali ada tujuan yang mulia untuk berdakwah di situ. Namun cuma sekadar tinggal saja, menetap saja Misalnya menjadi tenaga kerja di negeri tersebut Ya padahal ada cara untuk bekerja juga di negeri muslim Bahkan di negerinya sendiri Tidak dibolehkan Contoh lagi yang ketiga di lama 60 Melakukan perjalanan ke negeri kafir Berwisata, pergi ke Eropa, berwisata, pergi ke Amerika jalan-jalan, lihat jalan-jalan di sana ke Jerman, ke Perancis misalnya, tidak ada tujuan, cuma jalan-jalan, cuma wisata, pergi jauh-jauh ke Eropa, umroh tidak pernah, ya pergi jauh-jauh ke Amerika, ya pergi untuk berumroh, yang pahalanya lebih besar, itu tidak pernah. Padahal umroh yang satu dan umroh yang berikutnya akan dihapuskan dosa. Umroh di sini juga dari saulah katakan kepada Aisyah ini adalah. Uh, Sebaik-baiknya jihad bagi para wanita pergi jauh-jauh juga. Namun yang dikar, yang lebih berpahala lebih besar. Bukan umroh lebih besar pahalanya kan? Lebih besar pahalanya tidak pernah. Namun dia selalu tampilkan saya Ini pernah foto di Prancis Ini foto saya tampilkan di Vespu. Ya. Wah ini saya pernah di New York sana. Ya. New York sana. Ini politikai ini apa? Dika ini, singkatan dari apa? Ada topi atau apa baju ya? Dika ini, singkatan dari apa? Ha? Bukan dari kampung nih ya, bukan ya? Oh, bukan. <laughs> <laughs> Lebih senang ya pergi ke tempat-tempat negeri Khashogar Bani Daripada ke tempat muslih Daripada ke tempat yang punya pahala Nah ini juga sesuatu yang tidak dibolehkan boleh ke negeri kafir kalau punya tujuan tertentu misalnya berupa tidak ada di negeri muslim pergi ke negeri kafir belajar ilmu dunia tidak ada di negeri muslim pergi ke negeri kafir namun tetap dia memperhatikan syariat-syariat yang ada di sana tetap memperhatikan keislamannya tetap menjaga salat tetap penampilannya juga dia menunjukkan dia adalah seorang muslim bukan ikut gaya-gaya orang kafir kemudian jadi itu tentang hal misalnya studi di sana atau berwisata di sana asalnya tidak dibolehkan. Itu ada tujuan tertentu. Contoh lagi yang angka 65 ikut serta dalam acara keagamaan non muslim. Ikut serta dalam acara keagamaan non muslim. Contohnya adalah mengikuti acara Natal. Bisa jadi bentuknya ya, bertamu saat Natal. Jadi kebiasaan kan di sini. Ya. Hmm? Jadi kebiasaan nggak? Ya, ya muslim datang ke non muslim saat Natal jadi nggak? Jadi. Atau tidak di kantor menyelenggarakan Natal bersama? Ikut juga muslim Ikut juga? Ikut misalnya juga di situ. Atau mengucapkan selamat SMS, dia ketik SMS selamat Natal ya, ya Merry Christmas kirim pesan ini namanya mendukung, ini namanya bentuk loyal. Imam Ibnu Taim itu telah menyatakan adanya ijma. Adanya ijma ingat, ijma itu artinya sepakat ulama. Tidak bolehnya memberi ucapan selamat atas perayaan non muslim. Perayaan apapun tidak boleh. Seperti di sini saya sebutkan perkataannya ya Ibn itu menyebutkan di halaman 68 Amat tahni'a bishaa iri kufri al-muhtaswati bihi Fahara munbittifakkah Adapun bentuk ucapan selamat terhadap perayaan muslim Baik dia hadir di acaranya atau dia cuma kirim sms saja Atau mungkin dia membuat pamflet tulisannya, Ini juga termasuk mendukung Atau terima proyek yang berkaitan dengan itu nya mungkin dia punya percetakan kemudian disuruh buat ya ini cuma saya minta dibuatkan pamflet ini ya nanti biar nanti ditempel di jalan-jalan atau spanduk ini biar ditempel di jalan-jalan termasuk untuk mendukung Imam Khomeini katakan Ada mengucapkan selamat Yang ini dalam perayaan yang khusus adalah perayaan mereka sebenarnya tidak dibolehkan berdasarkan ittifaq kesepakatan para ulama Kemudian salah satu lagi yang tidak dibolehkan adalah tasabbuh. Tadi yang saya sebutkan itu tasabbuh secara umum. Yaitu meniru-niru gaya orang kafir. Namun ingat prinsipnya di sini adalah meniru sesuatu yang jadi ciri khas orang kafir. Yang nanti kita tangkap kalau ada yang berpenampilan seperti itu, ini adalah orang kafir. Sama seperti tadi saya sebutkan Contohnya tadi pakai apa? Pakai salib. Kita kalau lihat dari jauh ada yang pakai salib sudah tahu Dia ini mereka bukan agama yang sama Pastikan seperti itu kan? Maka orang muslim juga demikian Untuk hal-hal yang lainnya Tidak boleh meniru seperti itu Tidak boleh penampilan sama dengan mereka Ingat Yang jadi ciri khas orang kafir Beda kalau ini tidak lagi jadi ciri khas Contoh misalnya baju koko itu kan dari mana? Cina. Dari Cina. Kalau ada yang pakai baju koko terus nganggap, uh, kamu ini orang Cina kafir berarti kamu. Ada yang nganggap seperti itu, ya acung nih kamu berarti acung ini ya Cina kamu ya, ya kafir berarti kamu. Ada yang nganggap seperti itu, ada yang pernah nganggap, ada yang pernah milain? Tidak ada. Tidak ada yang pernah seperti itu kan? Tidak ada. Ini ciri khas orang kafir. Dan ingat ya asalnya berpakaian itu berkeahlian dengan jenis apapun itu boleh asalkan tidak melanggar syariat. <tuh> pakai baju koko tadi boleh kan? Pakai baju kami sebuleh atau tidak? Boleh. Sarungan boleh atau tidak? Nabi pernah sarungan nggak? Ada hadis yang katakan sebuleh. Ada, ada. Nabi Rasulullah pakai iza. Ada. Sama seperti pakaian umroh itu ya di atas itu tidak. Di bawahnya ridah itu selenda, di bawahnya itu sarung Yang disebut dengan izah Berpenampilan seperti itu boleh, warna apapun boleh Namun bagi laki-laki itu dilarang warna merah polos Seluruh bajunya itu warna merah Dalam satu riwayat Nabi SAW pernah menyebutkan beliau e, disebutkan memakai baju warna hijau Beliau juga memakai warna hitam juga sama Dan ini juga berlaku untuk penutup kepala misalnya namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan yang paling baik itu adalah memakai baju warna putih. Maka kalau kita memakai peci sital seperti ini peci nasional boleh atau tidak? Ah, ha? boleh atau tidak? Ini fit ah atau ada tuntunan? Bebas. Ini tidak masuk dalam perkara ibadah, tidak masuk dalam ranah ibadah. Sehingga kalau ada yang melihat seperti itu nggak puh. Ini, uh, ini keustatnya pakai peci sital seperti ini bukan golongan saya ya. <tuh> Kira-kira tepat atau tidak pernyataan itu. Saya malah balik bertanya dari mana kamu dapat dalil bahwa Sebagai sepati pecisitam seperti ini tidak boleh. Saya pernah di protes waktu saya naik member di Ambon sana. Pas naik, saya pakai sarung, pakai baju putih, pakai pecisitam, naik seramah. Besoknya ada yang tanya kepada ustaznya, ustaz boleh tidak pakai baju pecisitam seperti itu? Ustaznya bilang tidak boleh. Saya balik bertanya ustaz, kamu fatwa itu dari mana? Gitu. Ini fatwa sesat dari mana nanti Tidak membolehkan sesuatu Hah? Kalau muridnya ikut fatwa yang keliru Dia mengangkat iya, Ustaznya sebagai Ruhbanan Arbada Min bunillah. Sama seperti seorang Mengangkat kiai sebagai Tuhan selain Allah Sama Gurunya tidak pakai dalil, Tidak pakai fatwa rujukan apa-apa Diikuti Sama Sifat sebagian pengajian seperti itu Mengangkat ustaznya layak sebagai Tuhan tidak pakai dalil Di tengah-tengah kita seperti itu Coba tanya dalilnya, ada yang pernah sebutkan gak Dalil yang melarang pakai peci hitam? Ada yang, yang pernah sebutkan, tidak ada Tidak berani dia datangkan dalil Kalau berani datangkan dalil Saya copot juga peci saya saat ini juga Saya segera pakai sarung juga ini Sekarang juga ya. Makanya kalau teman mana saya pakai seperti ini Apalagi kalau di Jawa Pakai seperti ini, mungkin kadang pakai batik juga Pakai sarung Apa masalahnya? Masalah buat lo ngomongnya Ya, ini baju kita Baju kita, kamu protes Bebas Tidak ada dalil yang melahan Kenapa? Buat aturan-aturan baru Malah saya katakan pakaian seperti ini Kalau pakai gamis, itu pakaian Pakistan ya, Kalau itu Datang pakaian Arab, tidak ada orang Arab Yang pernah pakai seperti itu Karena saya pernah pakai baju gamis yang ya, setengah ya, Saya datang ke Saudi Nah senyap nih Orang Arap itu tidak ada yang pakai seperti ini, saya tampil beda sendiri, lalu saya pergi kamar copok dan pakai yang panjang Yang turun sampai bawah, turun sampai bawah Orang Arap pakaiannya seperti itu Kalau bilang ini Arap-Arapan, saya bilang kamu itu Pakistan Kalau pakaian seperti itu, ya maaf, maaf saja kalau saya lihat yang ada di sana, ini biasanya orang Pakistan itu jadi buruh bangunan atau supir Ya, Itu pakaian mereka, itu pakaian dari Pakistan Ya, jadi kalau membelangin dari Arab, dari mana? Pernah ke Arab atau tidak? Pakaian Arab tidaknya seperti itu. Ya, jadi jangan membawa, mengimpor-impor kemudian nyatakan itu dari Islam padahal itu adalah pakaian kedaerahan. Ya, itu pakaian kedaerahan. Jadi harus ya tahu kaidah dulu sebelum berfakwa. Jangan selak, seenaknya salah salahkan orang. Ya, kalau orang sholat pakai kaos boleh atau tidak? Pakai kaos. Ya, pakai kaos misalnya boleh atau tidak? Iya boleh, asalnya boleh. Kecuali kalau dipakai kaos punya di belakangnya tulisan Messi. Coba lihat, bagaimana kalau kita lihat kayak begitu? Messi sudah masuk Islam? Fanpere sih, wah dia masuk Islam dari mana lagi sholat sekarang di masjid? Ya, padahal itu baju-bajunya itu ya, itu sebagian baju klub Eropa itu ada tanda salib. Kita tidak tahu kalau itu ada tanda salib pakai masuk masuk masjid. Duduk orang-orang baca di belakangin. Si Ronaldo nomor 7. <laughs> Coba. Itu di belak, di lambang Real Madrid itu ada tanda salibnya. Coba nanti ditelusuri. Cuma ketika baju itu masuk ke Arab, ya, sengaja mereka hapus tanda salib supaya dapat sponsor dari orang Arab. Begitu. Belum tahu kan? Belum tahu. Maka dia yang terlalu fanatik pada klub bola Dia terlalu fanatik Coba, Manchester United, itu apa, nama lainnya apa? Setan, setan Merah Coba pakai baju setan lagi, Mas Ruzi <laughs> Saya bingung sekali, lihat orang-orang, itu. dia terus dia pakai Saya pernah kritik kan, saya buat tulisan kamu oh, menggagungkan setan merah coba, setan itu Nabi SAW itu hinakan. Kamu bawa masuk di masjid. Setan merah dibawa masuk ke masjid coba. Setan di dibawa masuk. Padahal kita pengen setan keluar dari rumah kan. Ini setan di dibawa masuk ke masjid. Coba lihat. Fanatiknya luar biasa. Coba kalau saya kritik yang begitu. Yang pasti yang... Yang... Penggila MJ itu langsung makan. Mau masuk ke mimpi dulu saja. Iya. Kenapa? Saya kritik seperti ini dia lebih mengagungkan klub bola daripada syariat coba mengagungkan klub bola ya bakal tunggu tayangan bola lebih diagungkan daripada sholat subuh dia tunggu tunggu ya padahal coba kalau putar di YouTube ya nanti putar di YouTube gol itu cuma 2 menit tayangan gol itu cuma berapa menit di YouTube ha 2 menit dia tunggu berapa menit bola tunggu berapa menit 90 menit berapa 88 menit sia-sia Karena Youtube tidak pernah tampilkan 90 menit Selalu berapa? 2 menit, 3 menit paling lama? 5 menit lah Berarti lainnya itu apa? Tidak ada tayangan yang bagus Karena dia cuma liput saja yang 5? 5 menit saja Sia-sia Tunggu sampai subuh ya, Cuma-tunggu tayangan gol saja Padahal intinya cuma 5 menit ada di Youtube ya. Dan dibuka pagi-pagi nanti sebentar lagi 2 jam lagi Itu sudah ada juga sama seperti tadi malam nonton itu Sudah sama Sudah ada bedanya Sia-sia coba Sudah sia-sia 88 menit Tambah tidak bangun subuh lagi Dosa lagi Jadi tasabuh tadi Yang perlu diperhatikan ya, Ini yang jadi Kekhususan orang kafir Jadi kita melihat penampilan orang muslim Seperti itu maka kita langsung menilai Wah ini bukan muslim ini bukan Maka Nabi SAW mengatakan man Maka syabbah diqomin bahawa minum siapa yang memiru minum orang kafir maka dia termasuk golongan dari mereka Maka ini juga yang harus diperhatikan Adapun pun kita tadi membahas tidak boleh setia pada orang muslim Bukan berarti kita bersikap keras ketemu mereka, mengajak berantem Ya mengajak baku pukul, bukan Ada hal-hal yang masih dibolehkan berbuat baik kepada mereka itu masih boleh Lihat di sini interaksi dengan orang muslim yang masih dibolehkan Saya jelaskan di halaman 5 uh, Di halaman 97 98 dan seterusnya Ada interaksi yang dimulai wajib Misalnya Kita memberikan rasa aman Kepada orang-orang kafir Yang masuk ke negeri kita Di Arabnya Arab Di Arab Saudi Walaupun mereka membenci orang kafir Namun kalau ketika orang kafir itu masuk ke negeri mereka Karena punya tujuan-tujuan tertentu misalnya untuk berbisnis dijaga keamanannya tetap dijaga keamanannya bahkan mereka dipfasilitasi namun tetap orang, orang muslim ketika masuk di Arab Saudi ya kalau dia perempuan tetap disuruh pakai jilbab harus pakai penutup kepala ya ini harus pakai penutup kepala tidak boleh dia pakai baju-baju seksi tidak boleh sama seperti kalau orang pergi ke bagian ada yang pakai rok sampai ke bawah Tidak tidaklah ya? biasanya di atas paha Nah, dia harus tutup nanti ketika dia berada di Arab Saudi. Harus ditutup. Dia tidak boleh pakai prinsip pakaiannya seperti ini. Ya ini juga tetap dijaga. Kemudian berlaku adil. Kalau kita sebagai hakim, ada perkara misalnya ini Muslim dengan Muslim berselisih, tidak boleh memihak kepada Muslim karena dia seagama dengan kita tidak boleh. Wajib membela yang benar. Kemudian juga yang wajib dilakukan, misalnya mendakwahi orang kafir untuk masuk Islam. Namun hubungnya perlu dipayah. Mesti ada yang mengajak seperti itu, ya. Namun dakwah itu boleh boleh jadi mengajak langsung boleh jadi dengan menunjukkan akhlak yang baik, tingkah laku yang baik, tidak korupsi, on time, dengan kerja tepat waktu, ya, rajin dalam bekerja. Itu bukan akhlak Islam. Jangan malah ini ada pada orang Jepang, jangan malah ini ada pada orang Cina, jangan malah ini ada pada orang Muslim. Jangan kita yang harus kedepankan hal ini. Karena itu sebenarnya ajaran kita. Dan ajaran Islam pun mengadakan seperti itu Jelas Kemudian Yang wajib lagi adalah Selain mendakwahi Dilarang memukul Atau membunuh orang kafir Tidak boleh Ya, Islam walaupun bersikap keras Walaupun membenci Namun tidak boleh saya laki membunuh Bahkan kata Nadi S.A.W Man khotalamu ahidan Lam miyari Ra'i hatal jalla wa inna riha Tu jadum min masirati arba'ina aman. Di halaman 104, ya siapa yang membunuh kafir mu'ahad? Yaitu kafir yang punya ikatan perjanjian dengan kaum muslimin. Ia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat dicium dari jarak yang sekian dan sekian. Tidak boleh seenaknya kita bunuh. Tidak boleh seenaknya kita pukul, tidak boleh Maka prinsip sebagian golongan dalam Islam yang menghalalkan darah orang kafir menyelisih prinsip ini. Sampai dulu ada pemboman di tempat-tempat orang kafir. Ya, sampai di tempat-tempat di barbar diletakkan bom di situ. Bom kita saja nakut-nakuti saja tidak boleh. Ya. Dan filsuf itu pernah menyebutkan la ya'inu lil muslimin ayyurawwi'a musliman. Tidak boleh bagi seorang muslim menakut-nakuti saudaranya yang muslim Bentuk menakut-nakuti secara umum tidak boleh meneror Termasuk juga di dalamnya Bentuknya bagaimana? Dulu biasanya ada yang Ketika kecil itu sembunyikan saudara temannya di masjid Iya kan? Iya Ya aku saja Pernah kan? Iya Pas lagi lagi pusing dicari cari-cari baru beritahu, Eh ini saudara ini Perang ajar sekali Mau pukul juga dia main-main Ini nabi katakan Ya. Laiban melajat dan main-main ataupun serius tidak boleh. Ini kan meneror. Meneror itu maksudnya menakut-nakuti, senang orang lain susah. Cari-cari sidang, eh ada di dia. Cari-cari kunci motor, oh dia pegang juga. Cari-cari ini dia pegang juga. Tidak boleh Apalagi sampai meletakkan bom. Ya, apalagi sampai meletakkan Bom, nakut-nakuti orang Tidak boleh Sama kita berada juga di negeri seperti ini Maka tidak boleh juga mengganggu ibadah mereka Tidak boleh juga mengganggu ya, tempat ibadah mereka Tidak boleh Sampai mengancam-mengancam seperti itu tidak boleh Islam walaupun membenci namun tidak bersikap keras Tidak bersikap radikal seperti itu Jadi jangan kira kita mempunyai prinsip seperti ini Berarti kita seenaknya saja menindak mereka Tidak Begitu juga tidak boleh seorang muslim menipu orang kafean Dia ada di pasar jual ikan, ah ini ada paca satu dia beli Dia nah, dosa, ini, ini berarti saya tibu saja Tidak boleh Begitu juga tidak boleh menyakiti orang muslim dengan kata-kata Tidak boleh berkata kasar dengan mereka Walaupun mungkin mereka mengumpat ya Biasa bawa nama-nama hewan ya Biasa sering dengan kata-kata kotak tidak boleh dibalas juga seperti itu. Ingat konsep seorang muslim itu mereka selalu menjaga perkataannya. Maka Nabi ummu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik. Berarti tidak mengumpat, berarti tidak berkata kata kotak kasar atau tidak diam. Dan dalam ayat Al-Qur'an juga disebutkan waylul likulli humazatil lumazat. Celakalah ancaman wail Wail disini ditafsirkan juga dalam sebagian daftaran ulama Itu lembah di Diancam Atau celakalah Humazah tiya lumazah Humazah itu orang yang suka mengumpat dengan omongannya Bicara kata-kata kotor Dan lumazah ya, Ini yang Mengumpat dengan sindiran Lewat perbuatan Lewat main matanya eh, Lihat seperti itu, itu Ya Lihat ini, pakai gerakan Tangan, muka, peralap wajah Dan yang lainnya Maka seorang muslim Tidak diajarkan mudah mengumpat Jadi jangan ikuti-ikuti dengan muslim Yang biasa bahwa Nama-nama hewan semuanya kalau Panggil teman saya seperti itu ya Panggil teman saya seperti itu, biasa Yang dia menyebut, nama anjing, nama babi Dia panggil teman seperti itu, biasa Kita tidak seperti itu, kita tidak diajarkan seperti tadi Juga Di antaranya juga wajib Berbuat baik kepada tetangga yang kafir, wajib berbuat baik. Mereka misalnya butuh untuk parkir di depan rumah, tidak ada juga parkir yang, ini kan merugikan kan? Tidak ada. Atau putar misalnya di halaman depan rumah kita putar saja, karena sebagian saya lihat ya di beberapa tempat itu ditulis di depan halamannya dia tulis tidak boleh putar di sini. Ini di Jepara loh ini, tidak boleh putar di sini. Orang muter ada yang ambil tanahnya tidak di situ Ada yang muter terus ambil tanahnya Tidak ada Namun ditulis apa? Tidak boleh putar di sini Ya Allah pelitnya bukan main Iya <SILENCIO> pelit sekali Padahal jalan mungkin cuma satu-satunya untuk putar ya, di situ Namun dia tutup Aduh Bukan selalu susah Ya ini di Papua itu dia seperti itu Ada pembeli-pembeli juga Pernah saya turun di Pia kemarin Baru foto saja, baru foto bandara. Lihat foto. Terus ada langsung datang. Bapak, tadi itu ini. Bahwa foto-foto di sini ada uang apa tarif untuk wisata. Padahal ini jalan biasa. ya. Dia sudah taji untuk bayar. Satu orang sepuluh ribu. Wah, baru turun saja. Belum sampai satu murid loh. Cuma foto sebentar. Sudah diminta sepuluh ribu. Peliknya bukan lumayan coba. Dia ya, bilang ini tanah adat. Padahal pemerintah baru bangun jalan ini, kita bayar listrik, kita juga bayar pajak di situ itu enggak sama. <tuh> belum duduk gitu, belum duduk. Sama kan seperti pengulung-pengulung banyak kan di sini? Pengulung-pengulung ya, banyak sudah beli tanah, masih tetap ditagih juga kan? Masih tetap di palang juga. Masih ditutup. Saking pulitnya lo lah juga. Transaksi sudah dilakukan dahulu, beli akad dengan beli tanah, sudah lakukan akad, dulu. dia masih tuntut lagi. Wah ini dia punya anak-anak banyak itu semuanya, jadi masih menuntut lagi. Ya Allah. Okay, tidak pernah berkembang di sini? Gagasan tuntutan itu begitu banyak. Intinya orang muslim harus tetap berbuat baik kepada orang kafir. Ingat dengan catatan, selama tidak sampai mengorbankan agama kita. Selama tidak tujuannya untuk ya, uh, untuk mendukung acara keagamaan orang lain. Kalau tidak ada sangkut pautnya dengan agama, boleh. Maka tidak boleh misalnya bantunya misalnya kalau membantunya Ingin bangun gereja Ingin bangun tempat ibadah mereka tidak boleh Atau nyumbang untuk acara-acara Natal mereka tidak boleh Pokoknya ada sangkut pautnya dengan agama sama sekali Tidak boleh turut bantu Tidak boleh turut dukung Tidak boleh ucapkan selamat Namun kita kalau berbuat baik Selama itu tidak ada sangkut pautnya dengan agama Boleh Kita punya makanan kita kasih Kita punya uang Mungkin dia butuh bantuan kita kasih Boleh Boleh memberi hadiah Selama tidak ada satu punnya dengan acara keagamaan mereka. Bahkan para ulama juga katakan yang wajib dilakukan juga misalnya wajib membalas salam. Ya, jadi kalau mereka ucapkan salam, ini memburuk sebagian ulama salamnya tetap dijawab. Misalnya kalau dia ucapkan salam waalaikum, dijawab waalaikumussalam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala katakan, واِذَا حِيَّتُم بِتَحِيَّةٍ فَحِيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا jika kalian itu diberi penghormatan dengan salam, maka balaslah dengan yang lebih baik ataukah dengan yang semisal. Maksudnya di sini, balas dengan yang lebih baik. Orang, orang muslim mengucapkan salam juga tetap dibalas. Atau balas dengan yang semisal. Termasuk kepada muslim juga. Ini fatwa dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Namun, yang tidak boleh Memulai mengucapkan salam kepada mereka, kecuali jika di situ bercampur adalah antara Muslim dan non-Muslim boleh kita niatkan saja salam tadi kepada Muslim, bukan maksudnya kepada non-Muslim boleh. Namun intinya tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada non-Muslim. Dan ingat ini satu pelajaran juga yang penting yang perlu diperhatikan bahawasanya Islam itu memiliki syariat-syariat yang mulia. Kita kalau ucapkan salam Itu doa Assalamualaikum Semoga selamat dari berbagai macam kejelekan Semoga diberikan rahmat Ditambah kebaikan Atau diberi kebaikan Semoga dapat berkah Tiga doa kan Selamat dari kejelekan Diberikan kebaikan rahmat Diberikan lagi keberkahan Tiga isinya Kalau kita lewat Cuma ucapkan pagi Siang malam Ada artinya gak? Ya? Ada artinya doa seperti ini enggak? Tidak. Masya Allah salam kita tuh luar biasa loh. Ya. Untung kita mengetahui salam dan punya salam yang luar biasa seperti ini. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa. Ya, bukan sekedar Pagi ada ada ucapan doa di situ tadi? Ada? Tidak ada. Kita punya salam yang luar biasa. Maka salam seperti ini disebarkan kepada semua muslim. Ya, tidak perlu dimulai pada orang kafir. Kemudian ada prinsip-prinsip yang muamalah yang digunakan juga Misalnya kita berdagang dengan orang muslim Memberi hadiah kepada orang muslim Itu masih boleh Ya Kita jual beli Jual beli Selama tidak jual beli ini bukan mendukung acara keagamaan mereka Boleh Begitu juga misalnya Di antara bentuknya lagi ada zakat yang disalurkan kepada orang-orang kafir yang berpengaruh yang dimana kalau kita memberitakan kepada mereka nanti mereka tertarik pada Islam, maka zakat itu boleh disalurkan kepada mereka. termasuk juga di sini dalam menyalurkan kurban, boleh kurban juga disalurkan kepada sebagian kepada orang kafir, boleh. apalagi itu nanti untuk menarik hati mereka karena ini bentuk yang sama seperti memberi hadiah. termasuk juga di sini berbuat baik kepada orang tua yang non Muslim, ini dibolehkan. Saya jelaskan prinsipnya di halaman 116. Karena para sahabat itu ada yang orang tuanya non muslim, Nabi saw selalu perintahkan kepada mereka tetap berbakti kepada orang tuanya selama tidak mendukung agamanya. Nah, sedangkan dalam buku ini nanti silakan dibaca sendiri ini berbagai macam fatwa ulama dan penjelasan para ulama tentang masalah mendukung acara Natal. Jadi ya, ini dibahas contoh-contoh secara khusus. Misalnya di sini, ya dilarang memakai simbol keagamaan mereka, menerima orderan yang berkaitan dengan perayaan mereka, perayaan Natal tidak boleh. Misalnya kan ada yang mungkin bikin kue, namun kuenya di sini dipesan untuk acara Natal. Seperti itu tidak diperbolehkan. Contoh lagi di sini, misalnya. Uh, Membaras ucapan selamat natal Atau memulai ucapan selamat natal Tidak boleh ada beberapa kata ulama Menghadirinya juga tidak boleh ya Kemudian bertamu Untuk mengucapkan selamat natal Kepada mereka juga tidak dibolehkan Atau misalnya memberi hadiah Mungkin hadiahnya juga pohon natal Atau di tokonya dia jual Pohon natal tidak boleh Kemudian bagaimana kalau menerima hadiah Yang berkaitan dengan acara natal Ya, Intinya yang jelaskan di sini Menurut fatwa dari Al-Azni Ad-Da'imah Komisi Fatwa Kera Kerajaan Saudi Arabia Seperti itu juga baiknya tidak diterima Supaya tidak termasuk dalam Mendukung Atau tolong menolong dalam dosa Karena menerima kuih atau hadiah Yang berkaitan dengan acara natal tersebut Demikian yang kami sampaikan Benda-bendaan, bermanfaat Sebelum kami tutup, monggu Jika ada pertanyaan, kami persilahkan Ya jadi Ya. Setiap Natal dapat surat. Iya. Kalau seandainya tidak nyumbang, bagaimana? Ya. Kalau izinnya dipersulit, sudah nyumbang saja. Karena kondisi dalam keadaan terpaksa. ya Kondisi dalam keadaan. Pakas sudah diberikan. Anggap saja kita tidak rido uang tersebut keluar. Jadi sumbangan untuk mendukung acara Natal seperti itu. Kalau dipaksa. Maka diserahkan saja. Dalam keadaan kita tetap tidak rido. Tidak setuju. Pada perayaan tersebut. Ada lagi? Yang lain? hibah pada orang kafir. Para ulama filah berisi pendapat, ada yang menyatakan dibolehkan ya dan ada yang mengatakan tidak boleh terutama untuk tiga golongan kafir muakad yang punya perjanjian dengan kaum muslimin, kafir mustakman yang diberi keamanan seperti para turis yang datang ke sini ya, kemudian kafir zimmi yang tinggal di negeri kaum muslimin, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya karena mereka asalnya sama seperti muslim, darah mereka, kehormatan mereka itu dijaga. Namun kalau kafir harbi boleh. Walau alam kalau tidak ada keperluan maka tidak boleh digibah. Ya. Selamat. Ya itu perayaan bukan perayaan Muslim. Itu satu paket. Satu minggu setelah Natal kan tahun baru. Ya. Kalau dulu itu waktu kecil itu, ya, kan biasanya pasal ini meriam dulu ya. Mungkin yang pernah tinggal di APO lihat meriam meriam kan? Nah itu itu kan biasanya dipasang itu sudah dari sebelum Natal itu kita persiapan nanti sampai tahun baru berarti kan ada kaitannya ya kalau yang sudah tinggal di sini pasti tahu Ustaz bagaimana yang ada yang punya usaha tenda dan perlengkapan acara dan dipakai untuk perayaan ibadah muslim tidak boleh untuk dibantu ya kalau tahu itu untuk gunakan untuk perayaan untuk ibadah tidak boleh disewakan. Allah akan ganti riski tadi yang satu pintu sudah tertutup akan diganti dengan dua pintu. Kalau dua tertutup ganti empat. Harus yakin dengan riski tadi. Ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Kalau misalnya pintu kita tidak nari Makanya bagusnya tidak bagusnya tidak bekerja, tidak narik pas jam mereka ibadah. Pasti nanti tidak akan menangkut mereka. Yang kedua, kita Kita digiring pasir atau basuk kalau mereka punya Kemana berapa kita sudah tolak? Kan kita jual jasa itu lainnya. Kita menyedek yang tidak pasir batu atau apa saja yang ya. Bawa ke kuburan ya. gerejanya gitu. Ya, ya, tidak. Apa, ya, kan? Asalnya kalau tidak tahu lebih aman. Hmm. Tapi kalau cerita Tahu. Kan. tahu nah, kan. Kan. Ya sudah, kalau tahu ya sudah ditolak. Insya Allah, olah ganti dengan riski yang lebih baik. Tenggat siang itu Kalau tahu tujuannya untuk itu tidak boleh. Ya, harus tegas, harus pegang prinsip dan Allah nanti ganti riski. Harus diakkan seperti itu. Ada lagi, Pak Karim? Ya. Ada lagi? Nah. Ada lagi nanya? Ya. Nah itu kalau tidak ada kaitannya dengan agama masih boleh. Kalau tidak ada kaitan dengan agama masih boleh. Di antara doa yang dibolehkan lagi untuk mereka misalnya semoga engkau mendapatkan hidayah boleh. Yang selamat pokoknya tidak ada kaitan untuk mendukung agama mereka tidak boleh. Ya, yang selamat bukan berkaitan dengan mendukung agama mereka masih boleh. Namun kalau mendukung tidak boleh. Ya. Rasulullah tidak mendukung agama Islam agama Islam yang paling mana. Ya kata-kata palestina kan ada yang lain benar, mana pandangan Islam. Karena yang lainnya nganggap dia juga benar. Maka kita harus menganggap prinsip Islam yang paling benar daripada yang ngaku benar tadi. Itu itu yang dimaksudkan Tidak. Itu tidak melazimkan yang lain itu benar tidak, Karena mereka ngaku benar, Maka kita katakan Islam yang paling benar daripada mereka. Ada lagi? Iya. Waalaikumsalam Ya. nah intinya ulang tahun itu tidak pernah Abu Bakar Umar Ustman Ali itu saling ucapkan ulang tahun satu dan lainnya ada yang pernah dengar riwayat seperti itu dari Madis tidak pernah ya tidak pernah seperti itu jadi kalau ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat berarti itu bukan amalan yang baik sama ada cuma punya gambaran coba kalau Nabi saw di pinggir jalan ada Abu Bakar Umar Usman Ali kemudian semuanya tarik rokok di situ ngepul pernah bayangkan seperti itu pantas nggak mereka seperti itu pantas nggak pantas atau tidak tidak pantas masa miejing di situ terus rokok ya tuh kalau kita lihat kalau ini Rasul kita sahabat sahabat Nabi sangat sangat mustahil maka kalau mereka tidak melakukannya ya Maka jelas ini bukan ajaran yang baik dan itu cuma dari budaya non muslim, ya, cuma dari budaya non muslim. Nah, sekarang bagaimana kalau ada muslim juga ikut-ikutan? Gimana kita nerima nggak kalau diberikan hadiah? Yang jelas kita tidak turut ucapkan selamat, ya, tidak turut ucapkan selamat. Nah, sekarang menerima hadiah bagaimana? Sebagian ulama menyatakan masih boleh karena asal zatnya tadi. Boleh untuk kita makan ya. Namun sebagian ulama katakan tidak boleh Karena tetap dikatakan mendukung Jadi dikira kita nanti rito dengan acara tersebut Maka kalau memang kita takut nanti dia menganggap kita dukung Maka baiknya tidak diterima Namun kalau dia sudah kasih ya sudah Boleh dimanfaatkan Namun baiknya mungkin lebih baik diserahkan kepada orang yang lebih butuh supaya bahwa kita tidak dinyatakan dukung acara tersebut. Seperti itu. Ada lagi? Tidak. Ya. Baiknya tidak. Ya, karena masuk ke rumah sakit mereka, mereka punya misi juga ketika itu di situ. Mereka punya misi di ruangan yang ada salib Ketika malam hari juga mungkin nanti Ada suster-suster yang masuk untuk doa-doakan Coba punya misi Lebih berat Maka kalau ada misalnya rumah sakit Muhammadiyah Atau rumah sakit Islam Itu lebih pantas kita masukin daripada Rumah sakit Islam muslim Walaupun mereka punya perlawatan lebih lengkap Yakin saja Allah akan memberi pertolongan Jika kita menempuh Jalan yang Allah Ridhaif Dengan loyal kepada sesama muslim Ada lagi? Ya? Yeah. Alhamdulillah Islam dan Tadi yang mau kepada kalau kondisinya kita di Pertama tadi kalau keadaan darurat tidak ada rumah sakit muslim. Maka sudah berubah di situ. Yang jelas kita tidak pro kepada keyakinan mereka. Itu yang pertama. Karena kondisi apa? Darurat. Dan para ulama punya kaidah, keadaan darurat membolehkan sesuatu yang tidak dikolehkan. Ini karena kondisi darurat. Kemudian yang kedua, bagaimana tadi yang biasa terima orderan seperti itu? Bagaimana mantapkan hati yang pertama harus diyakini kita punya prinsip tadi Loyal kepada muslim, tidak loyal kepada non muslim Ini prinsip kita, ini akidah Ya, ini akidah Para sahabat dengan sesama muslim mereka cinta, berat Namun kepada non muslim Cuma sekadar berbuat baik saja Namun kalau sudah masalah dukung agama Tidak mau Mereka kalau sudah masalah dukung agama Tidak mau Maka ini harus kita pegang prinsip yang pertama Kemudian yang kedua Yang tadi saya sebutkan tentang masalah rizki Paling kan cemas khawatir kalau ini tidak diterima rizkinya jadi tidak ada, Iya kan? Ini yang paling sangat berat untuk di ya untuk dipertimbangkan. Wah kalau saya tidak terima padahal ini orderan yang paling banyak perlu dipahami bahwasanya siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan mengganti khaira minhu yang lebih baik dari yang dia tinggalkan tersebut. Dia dapat. Penghasilan dari sesuatu yang haram Dia tinggalkan yang haram ini Karena takut kepada Allah Karena yakin Allah juga nanti akan memberi riski Maka Allah benar-benar akan memberi riski Maka harus pegang percaya prinsip ini Dan yakin Riski itu selalu dijamin Kalau riski sudah dijamin Maka tidak perlu cari yang haram Kalau riski sudah dijamin Tidak perlu cari yang haram Prinsip ini harus dipegang Maka insya Allah nanti akan dapat ganti ketika kita menolak itu ada lagi? Ya. Contoh. Sebagian isu mengatakan bahwa sebagian dari sebagian isu katanya. Nah, katanya itu yang masalah. Ya, kalau benar boleh. Namun isu katanya. Berani bilang katanya? Kalau aku kasih datang bukti baru saya percaya. Tapi kamu bisa masih bilang? Katanya ini adalah produk orang kafir Nanti makanannya seperti ini, seperti itu Itu yang masalah Karena perlu dipahami Walaupun itu ada lisens ini untuk orang kafir Namun yang kerja disitu orang-orang muslim semuanya Kebanyakan orang muslim Iya kan? Kebanyakan orang muslim Orang-orang makan yang ada di kita juga Tidak mungkin orang-orang Dan muslim itu yang membuat itu Semuanya rata-rata muslim Maka kita hundur-hundur kepada mereka kita harus bersikap husnuzan kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dapat daging dari sahabat dan sahabat ini menyatakan bahwasanya kambing ini dapat daging dan kami tidak ketahui kalau daging ini dibacakan bismillah atau tidak ketika disembelih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma mengatakan ya, samu alaihi wa kuluhu. Bacalah bismillah ketika makan daging tersebut ya, sudah silakan makan. Apa yang Nabi SAW ajarkan di sini usnuzon. Apalagi itu muslim harus usnuzonnya besar. Bukan malah usuzonnya lebih besar. Muslim loh, ini muslim. Dahulukan usnuzon kepada dia. Prasangka baik. Oh ini saudara saya yang buat. insyaallah ini tidak ada masalah. Harusnya kan seperti itu. Kalau jelas ada masalah karena ada bukti. Nah, ada bukti loh, bukti. Bukan katanya, katanya, katanya. Katanya itu yang masalah. Kilawakol. Ya, jadi tinggalkan yang ragu-ragu tadi, ambil yang yakin. Dia saudara kita. Lebih susun-susun kepada dia. Ya, jadi kalau ada yang tanya misalnya makan di KFC, bagaimana McDonald, gimana, ya saya santai-santai saja. Itu saudara-saudara saya yang buat kok masa saya ini susun kepada mereka. Ya, sama misalnya ada yang protes produk Coca-Cola, produk ini, saya juga minum. Mengapa masalah? Saya minum-minum saja, tidak ada masalah kok. Ya, itu produk. Produk yang diproduksin di negeri kita juga lo, ada label halal lo itu, KFC itu ada label halalnya, McDonald juga ada, masa suzun su su su su pada MuI juga lo, <tuk> <tuk> <tuk> iya, Tadi yang berani suzun kayak gitu sama MuI? MuI ini cuma dapat bayar saya, dapat sogok saya, boleh kasih label halal. Masya Allah, suzun sekali. Ngapain ada MuI di negeri negeri kita kasih keputusan halal haram? Ngapain? Ini sudah diseleksi. Mau itu produk dari mana? Terserah dia. Ya. Bungsu sudah diseleksi seperti itu yang bekerja juga orang-orang muslim. Kalau katakan itu nyumbang peluru untuk menyerang kaum muslim yang ada di Palestina. Itu juga baru katanya. Datangkan bukti dulu. Baru itu dilarang. Bagaimana kita menyingkapi apabila diantarkan makanan dari tangga yang nasrani? Pada saat Natal apakah diterima saja lalu dibuang atau bagaimana? Ya ini resiko memang. Ya gimana lagi? Kalau orang tua saya saya suruh ini kalau Natal ke Jawa saja Pak di rumah itu tangga-tangga susah hidupnya sudah ke Jawa saja ya. Jadi setiap liburan itu pasti ke Jawa ya liburan akhir tahun itu pasti ke Jawa aman kan? Aman? Ya Jadi, sebenarnya tidak ada masalah. Yang masalah itu biasanya kalau dia tinggal di Sekitar sekitarnya muslim. Namun kalau dia tinggal misalnya ini sama-sama bugi, sama-sama kasar, sama-sama butal misalnya aman. Tidak mungkin dibawa-bawa seperti ini. Ya. Ini makanya pentingnya bertangga dengan yang muslim pula, saling mendukung. Ya. Ini saling mendukung. Untuk salat ada yang pergi salat, wah, kita masih saya muslim tidak salat juga, akhirnya ikut salat. Ya. Ini biasanya berawal dari punya teman, punya tetangga yang non-muslim. Kalau sudah seperti ini ya kalau sungkan untuk ditolak, maka diterima. Baiknya tidak dimanfaatkan. Dan tidak dapat misalnya orang nasrani yang lainnya yang mungkin dilihat situ ya, kehidupannya lebih susah. Sudah kasih kepada mereka sudah. Supaya kita tidak disebut mendukung acara tersebut. Jadi yang saya jelaskan dalam buku ini fatwa yang di sini saya lebih cenderung pada fatwa yang menyatakan kita tolak makanan tersebut. Namun kalau ini sudah diberi, sudah diterima. Namun kita tidak kita Manfaatkan Beri kepada orang lain yang lebih butuh Atau kepada yang sama dengan agama mereka juga Yang lebih butuh Banyak Ada lagi? Ada lagi? Sudah? Ya Sama? Kaitannya dengan apa? Tidak ada kaitannya dengan acara natal atau dia ulang tahun Tidak, Boleh boleh saya diterima. Ya, boleh boleh saya diterima. Asalnya boleh. Ada lagi? Sudah ya? Tidak ada lagi? Ya, baik. Itu saja yang kami sampaikan untuk ke kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah di kesempatan yang lain kita bertemu kembali. Ya. Mudah-mudahan di ya sekitar 6 bulan lagilah ya. Nanti baru ketemu lagi di Kota Jayapura, insyaAllah Dan yang ingin uh, memiliki rekaman-rekaman kajian yang saya miliki ya, Atau tulisan-tulisan, nanti -tulisan bisa hubungi Mas ya, Bisa hubungi Mas Yajat, saya sudah kasih di satu flash disk Ada makalah-makalah juga Silakan di copy dan disebarkan atau untuk dibaca Selama tidak merubah isi, boleh untuk disebarkan di masjid-masjid ya dan dimanfaatkan bisa untuk bahan ceramah atau yang lainnya bisa untuk ini ada di satu flashdisk tidak terlalu banyak itu tidak sampai 4 giga ya tidak sampai 4 GB jadi yang punya bisa punya masyet yang ada di depan ini yang ganteng yang ada di depan ya yang bidaraga di badannya jadi jangan macam-macam ini bodyguard saya loh Baik <tuh>, itu saja kita cukupkan subhanallah wa bihamdih Nashhadu an la anta ashadu bi tawhidika wa ashadu